Assalamualaikum Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Sabtu 24 Maret 2018 dibacakan Ardian Syah. Pemuda Sumatera Utara tewas kecelakaan di PD. Data penerima Rastra di Abdia tidak bisa dirubah lagi. Pencuri ternak berkeliaran di Kabupaten Aceh Singkil. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di RFM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Sudah Lun kecelakaan lalu lintas kembali merenggut korban jiwa di jalan raya. Kali ini pemuda bernama Sahri Ramadhani Nasution, 23 tahun, asal desa Sihepeng 5 Kecamatan Siabu, Kabupaten Mendeling Natal, Sumatera Utara, tewas dalam kecelakaan tunggal. Insiden ini terjadi di ruas jalan bernuntang siri depan kompi C113 Jaya Sakti, Gampung Lingko, Kecamatan Titupidi, Jumat kemarin. Saat itu korban mengendarai motor jenis Revo tanpa nomor polisi dan terjatuh. Korban mengalami pendarahan hebat di kepala dan tangan kiri serta kaki kanan yang patah sehingga korban menghembuskan nyawa terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit Tengku Abdullah Safi'i Bernun. Kapol Respedian di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan korban memacu sepeda motor dari Bernun ke Tangsi dalam kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, korban hilang kendali hingga terjatuh. Korban mengalami luka cukup parah sehingga meninggal dunia di tempat jenazah korban telah dijemput keluarganya dari rumah sakit di Berenun. Darlun upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memperbaiki data penerima beras keluarga sejahtera ternyata terkendala. Hal ini terjadi karena aplikasi data berlaku nasional. Untuk diketahui penerima bantuan sosial rastra telah diabdia 10.035 kepala keluarga penerima manfaat tersebar di 152 gampung dalam 9 kecamatan. Dari jumlah itu, semua penerima Bansos Rastra hanya 9.656 keluarga penerima PKH. Sisanya 2.379 KPM tidak menerima program PKH. Kepala Dinas Sosial Abdiya, Ikhwan Sah mengatakan informasi terakhir yang diperoleh dari operator PKH bahwa data dalam aplikasi penerima PKH di Abdiya berjumlah 9.656 keluarga tidak bisa dirubah karena telah dimasukkan ke dalam aplikasi. Artinya penerima PKH 9.656 keluarga otomatis tetap menerima rastra. Padahal Pemkap Abdiya telah meminta Kepala Desa menggelar musyawarah untuk memperbaiki data penerima. Perintah perbaikan data tersebut telah ditemukan fakta bahwa banyak penerima rastra bulan Januari 2018 tidak tepat sasaran atau tidak layak. Sudarlun pencuri ternak berkeliaran di Kabupaten Aceh Singkil Pelaku menyasar sapi peliharaan warga yang diikat di kandang. Sapi yang menjadi sasaran maling salah satunya milik Arsyat, penduduk Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Jumat Dinihari. Sapi dicuri dari kandang yang terletak di kebun belakang rumah. Pelaku tidak langsung membawa ternak dalam kondisi hidup, namun dipotong dan hanya dagingnya dibawa sementara isi perut ditinggalkan. Hal ini diketahui ketika warga melakukan pencarian menemukan isi perut sapi sekitar 100 meter dari pinggir jalan raya yang masih masuk desa Gosong Telaga Barat. Penjuri diduga membawa mobil saat beraksi karena ada jejak ban kendaraan di sekitar ditemukan isi perut sapi. Gesi Gosong Telaga Barat Arfan meminta warganya yang memelihara hewan ternak lebih berhati-hati. Ia juga mengaku telah mengarahkan korban melapor ke polisi. Selain hewan peliharaan, maling juga menyasar kota amal masjid gosong telaga barat. Sudarlun Bupati PD Roni Ahmad atau Abu si menegaskan dirinya tetap komit akan melakukan mutasi terhadap pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk evaluasi pejabat lama sebelum Abusi menjabat sebagai orang nomor satu di PD. Abu si mengaku masih merahasiakan jadwal perombakan kabinet yang dipimpinnya. Saat ini Abu Sik baru menggantikan sekda PD dari pejabat lama Amiruddin ke pejabat baru Mulyadi. Untuk diketahui, isu mutasi semakin santer di PD sejak 2018. Tapi hingga kini mutasi pejabat belum dilaksanakan pasangan Bupati Roni Ahmad dan Wakil Bupati PD Fadlullah TM Daud. Abusi mengatakan PMK terus mengevaluasi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas sesuai poksinya. Jika pejabat SKPK tidak bisa dibimbing, maka mereka masuk dalam daftar mutasi. Menurutnya mutasi terhadap pejabat SKPK tidak boleh dilakukan swena wenang. Tetapi dirinya perlu melihat kesalahan mereka yang disertai bukti-bukti. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Dalun warga Aceh Utara dalam dua pekan ini kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari karena sumur yang menjadi sumber air sebagian besar warga kini mulai kering. Untuk mandi, warga harus pergi ke sungai, alur, dan saluran irigasi meskipun jaraknya jauh dari rumah. Aminah warga Kecamatan Matangkuli mengatakan biasanya air dalam sumur mencapai 10 cincin, tapi selama kemarau hanya sekitar 1 cincin lebih sehingga tidak akan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Zulfikar warga Senedun mengaku kawasannya juga krisis air bersih sehingga harus irit dalam menggunakan air supaya air dalam sumur cukup untuk kebutuhan yang lebih penting. Kepala BMK Geluxmawen Nasrul menyebutkan dalam 30 tahun terakhir suhu rata-rata 32 derajat Celcius tapi sekarang suhunya 33 hingga 35 derajat. Kondisi panas ini terjadi karena matahari mengarah ke utara. Menurutnya kondisi kemarau ini akan berlangsung hingga awal April mendatang. Pada pertengahan April nanti diperkirakan berpotensi hujan. Sudah juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah membeberkan perkembangan pemeriksaan mata kiri novel Baswedan. Penyidik senior KPK itu sebelumnya telah menjalani operasi pemasangan artifisial kornea. Namun mata kiri novel sempat mengalami pendarahan. Menurut Febri, berdasarkan pemeriksaan pada salah satu rumah sakit di Singapura hari ini, hasil operasi novel berjalan baik. Mata kiri novel juga telah dapat melihat bayangan jari yang digerakkan dan bayangan tubuh. Walau demikian, proses perbaikan penglihatan mata kiri ini butuh waktu sebab baru kemarin dioperasi. Terkait pendarahan di dalam mata yang ditemukan pada operasi kemarin, dokter meminta novel ke klinik untuk dilakukan USG dan konsultasi dengan dokter ahli retina. Febri melanjutkan pemeriksaan USG dilakukan di klinik yang sama di Singapura oleh dua dokter ahli. Hasilnya terlihat ada bekuan darah yang posisinya bukan di retina, sehingga kondisi retina aman. Hanya saja menurut Febri ada potensi kondisi terburuk terkait pendarahan terjadi. Hal itu jika beberapa minggu ke depan penglihatan novel masih terganggu atau tidak jelas karena pembekuan darah tersebut.